Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali Setelah bacaan Yasin Al-Fatihah Kepada orang-orang yang telah Menjadi guru kita yang telah meninggal dunia dan keluarga kita, leluhur kita, terkhusus kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para auliya wassolihin sebagaimana sebagaimana kita sebutkan nama-namanya Malam hari ini meskipun kita tidak sebutkan satu persatu nama-namanya, semoga Allah menyampaikan pahala dari apa yang kita perbuat di malam hari ini dari amal soleh kepada mereka semua. Al hadiyyahu ala manawah habibiyu ali wa ilahu adzuraatil nabi sallallahu alaihi wasallam al fatihah. Aul bil lahi min ash rajim. Bismillahil Alhamdulillahi Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد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 صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على، صلّى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على الله عليه وسلم صلى الله على محمد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 Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis ar Raudah ini Dalam keadaan sesehah Insya InsyaAllah yang sakit atau kurang sehat menjadi sembuh Bersama yang sehat mudah-mudahan awet sehatnya panjang umurnya, mudah semua urusannya, berlimpah ruah rezekinya dan barokah dan husnul khotimah akhir hidupnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Al Hikam. Ya, melanjutkan kajian kitab Al Hikam. Maka tak lupa terlebih dahulu mari kita kirimkan hadiah Fatihah untuk Ibnu Athaillah Askandari dan kedua orang tuanya dan leluhurnya dan guru-gurunya. Semoga ilmu yang Allah berikan kepada beliau-beliau, Allah berikan pula kepada kita semua. Dan semoga Allah menjadikan beliau-beliau terletak ruhnya bersama para nabi, para sudikin, para syuhadat dan para salihin. Al-Hadziniah Al-Fatiha. Hadirin yang dimuliakan Allah Pada Jumat yang lalu Kita belajar tentang Ikhlas Belajar tentang ikhlas Ikhlas yang kita kira Itu sebagai puncak perjalanan Ternyata Sejatinya itu adalah Langkah awal Bagi setiap muslim Dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita pengen diterima oleh Allah syarat utamanya innama a'malu bin niat. amal itu tergantung niatnya dan niat adalah ikhlas yang utama itu meskipun nanti orang amal itu bisa diniati macam-macam berangkat pengajian niat cari ilmu niat silaturahim ya kan niat memakmurkan musala dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya tapi semua itu nanti kalau nggak ikhlas Ya jadinya habis Jadinya ha? habis Makanya belajar ikhlas itu Pelajaran yang paling penting Ya pelajaran yang paling penting Dan Yang menarik Tidak ada satu orang pun yang bisa Mengklaim dirinya ikhlas Sementara sekarang ini Banyak orang yang mengatakan Saya ikhlas loh saya ikhlas. Ada ndak yang suka ngomong begitu Banyak kan Ini saya ikhlas, betul-betul saya ikhlas ini. Jadi ikhlas dalam pandangan Allah itu sering sering kali berbeda dengan ikhlas yang yang kita ucapkan. Ikhlas yang dimaksud Allah itu sering kali berbeda dengan ikhlas yang kita ucap ucapkan. Dan ikhlas ini yang tahu siapa? Cuman Allah. Dia ikhlas atau tidak ikhlas, yang tahu cuman Allah. Saya ikhlas atau enggak ikhlas, yang tahu cuman Allah. Bapak Ibu ikhlas atau nggak ikhlas yang tahu cuman Allah. Kita bisanya cuman berusaha menjadi orang yang ikhlas. Usaha. Makanya orang-orang yang betul-betul berusaha ikhlas tidak akan pernah menyombongkan diri dengan apapun yang dia perbuat. Tidak akan pernah menyombongkan diri dengan apapun yang dia perbuat. Dia mau salat 1000 rakaat, mau salat 2000 rakaat tiap malam, nggak pernah dia menyombongkan diri dengan semua semua itu. kenapa? Karena dia tahu ini diterimanya kalau ikhlas. Sedangkan ikhlas enggak ikhlas yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tahu nggak bisa saya menyombongkan diri dengan amal ini. Nggak bisa saya berbangga-bangga dengan amal, amal nggak bisa. Yang ada cuma minta tolong ya Allah, tolong Terima amal ini Ya Allah tolong terima amal ini Makanya semakin seseorang itu belajar ikhlas Dia akan semakin melihat dirinya gak punya amal Semakin melihat dirinya gak punya amal Dan semakin orang itu jauh dari ikhlas Dia akan semakin melihat dirinya yang beramal Dia akan semakin melihat dirinya yang beramal Contoh ibu-ibu Boleh nanya sama ibu-ibu Ya, Yang ngurus anak Siapa bu Yang ngurus anak Ibu Jadi ibu kalau udah capek Ngurus anak Ibu ketika marah sama suami Bilangnya apa Aku kesel Saya ini capek Ngurus anak Kalau gak ada saya Kamu gak mungkin bisa ngurus anakmu Pernah ngomong begitu bu Oh pernah, pernah atau sering, sering. Jadi dia merasa dia yang mampu, gitu ya. Dia merasa dia yang mampu. Dia merasa dia yang hebat. Dia merasa dia yang bisa. Ya, lupa kalau yang membuat bisa itu adalah Allah. Lupa kalau yang buat mampu itu adalah Allah. Makanya ketika dia kesel, dia merasa. Kalau bukan saya, siapa lagi? Itu urusan A, anak Sodakoh. Sama, ngasih orang gitu ya Ngasih terus Terus orangnya membuat dia marah Maka nanti akan muncul Kalau tidak saya tolong kamu Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak kalau ti Tidak, dia lupa Kalau yang memberi dia rezeki adalah Allah Yang memberi dia kemampuan memberi adalah Allah dan seterusnya dan seterusnya. Makanya orang semakin belajar ikhlas, dia akan melihat saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa apa. Ada satu cerita, cerita yang cukup masyhur, kita mungkin sering dengar, ya sering dengar, ada satu orang yang sekian puluh tahun salat tidak pernah di kedua. Kalau salat itu selalu di pertama. Kalau kita sudah masuk masjid saja ucap Alhamdulillah, nggak mikir mau soft pertama maupun soft ter terakhir. Tapi kalau orang-orang dulu tuh lain, ke masjid maunya itu pokoknya imam berdiri dia udah di belakang imam. Jadi kalau Allahu Akbar baru masuk masjid itu dianggap nggak kanggu salatnya dianggap salatnya udah wah ini tertinggal, ini ter tertinggal Makanya dikatakan orang yang dulu, zaman dulu, tertinggal takbiratul ikhram imam, itu ditakziahi tiga hari. Jadi kalau tertinggal takbiratul ikhram imam, ditakziahi tiga hari. Itu dulu. Kalau sekarang, pokoknya bisa ke masjid, maupun dapat rokat yang paling akhir, sudah luar biasa. Mau di sof awal, mau sof tengah, sof akhir, gak jadi perhitungan. Nah, ada satu orang soleh sekian puluh tahun solatnya selalu di soft awal. Ini hebat atau enggak hebatnya? Hebat ya. Nah, suatu hari setelah sekian puluh tahun pernah beliau itu terlambat sehingga soft awal, soft satu, soft dua, soft tiga itu sudah terisi orang lain. Beliau berada di soft yang kesekian. Maka dalam hatinya muncul. Aku kok di segini Aku kok di soft segini Memalukan Saya ini sekian puluh tahun di awal Hari ini kok di soft yang segini enggak di pertama enggak soft kedua Misal di ketiga, ketiga Hari ini kok saya di ketiga Memalukan, malu aku Dia berada di soft 3 itu Malu Maka selesai salat nangis Ya Allah Ampuni saya ya Allah Ternyata saya sholat sekian puluh tahun Itu cari soft awal Bukan karena kamu ya Allah Saya cari sholat awal karena dilihat manusia Buktinya hari ini Saya di sholat ketiga saya ketemu manusia Malu berarti selama ini Yang saya cari itu perhatian Manusia Pandangan manusia Akhirnya orang sholat tadi Sholat terus setiap hari Mengganti sholatnya selama sekian Puluh tahun Walaupun gak ada kewajiban ganti ya tapi dia nganggap tuh selama sekian puluh tahun salat saya ininda tidak diterima Allah nih karena tidak ikhlas itu karena nggak nggak ikhlas ini memang orangnyasholeh jadi walaupun ada kesalahan dia tahu sementara kita pokoknya Insya Allah ikhlas Mudeng ikhlas apa enggak ikhlas pokoknya Insya Allah ikhlas jadi penting kita belajar ilmu ikhlas Kenapa penting karena kalau orang ikhlas sekecil apapun nilainya besar sekecil apapun nilainya besar, sebab Allah nggak pernah lihat besar kecilnya amal kita banyak sedikitnya amal kita nggak. yang dilihat sama Allah kamu itu amal buat siapa misal saya dikasih hadiah saya dikasih hadiah peti perhiasan peti perhiasan bagus sekali Tapi begitu dibuka isinya bangkai tikus. Saya mau nanya, saya bahagia atau tersinggung? Tersinggung kan ya? Normalnya manusia tersinggung. Ini bukan hadiah, ini penghi, penghinaan. Lah kalau jenengan ngasih presiden hadiah. Presiden manapunlah jenengan kirimi hadiah. Wadahnya bagus, bungkusnya bagus. Dibuka dalamnya bangkai tikus. Saya mau nanya Kira-kira jenengan diperkarakan atau enggak diperkarakan Pasalnya apa itu? Penghinaan kepada Presiden Betul kan? Nah sekarang kita salat Kita salat kita puasa Kan menghadiahkan amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata amal itu bungkusnya Bagus, rukuknya Bagus, sujudnya Bagus itu bungkusnya Atahiyatnya, bagus Bacaannya bagus, udah bagus bungkusnya, cuman hatinya busuk karena hatinya bukan untuk Allah, tapi hatinya untuk selain Allah. Jadi ibaratnya menghadiahkan sesuatu yang yang dibungkus dengan bagus, tapi isinya bangke. Nah kira-kira Allah tersinggung atau nggak tersinggung? marah atau nggak marah? Yo marah itu dilemparkan ke wajah orang yang mengamalkan amalan ter tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan bukan banyaknya amal dulu, bukan besarnya amal dulu, tapi ikhlasnya amal dulu. Timbul pertanyaan. Bib, kalau nunggu ikhlas nanti enggak amal-amal. Gitu kan? Bib, kalau nunggu ikhlas nanti nggak amal-amal. Gak usah nunggu ikhlas karena yang tahu ikhlas cuma Allah. Betul ya? gak usah nunggu ikhlas karena yang tahu ikhlas cuman yang penting kita niat beneran ya Allah ini untuk kamu selesai perkara di hati ada bisikan macam-macam. Allah paling kamu untuk pamer gak usah didengarkan, itu setan Allah paling kamu begini, itu setan itu namanya khawatir, itu bisikan hati bisikan hati ini seliwar-sliwer macam macem itu dari setan, gak usah didengarkan buktinya kalau dari setan, jenengan gak suka itu dari setan Lha kecuali kalau ada orang amal begini. Ini saya amal biar Pak Camat ngepek mantu saya. Nah, ini udah salah memang niatnya enggak karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hati udah ke arah Allah, enggak usah mikir. Enggak usah mikir nih ikhlas atau enggak ikhlas. Udah pokoknya diarahkan ke Allah terus sambil amalnya diperba diperbaiki. Nanti yang tahu ikhlas enggak ikhlas cuman Allah. Tugas kita cuman beru berusaha. jelas. Nah, sekarang saya mau nanya. Boleh. Jenengan kalau sedekah Jumatan, kotak amal jalan. Di Kak dompet ada uang Rp100.000, Rp10.000 sama Rp5.000. Jenengan ikhlasnya ngewarke berapa? Nah, justru itu yang enggak ikhlas. Justru yang Rp5.000 yang jangan bilang ikhlas saya ini Rp5.000. Justru itu yang enggak ikhlas itu yang miturut nafsu. Itu yang miturut nafsu. Yang ikhlas itu ciri-cirinya abot. Ciri-cirinya abot. satu seribu abot atau enteng? Abot, ya kan? Berat. Berarti ini kan nafsunya tidak mau, nafsunya tidak mau. Tapi hatinya ma mau, Pengen ngasih buat Allah yang terbaik, yang ter banyak. Yang gondeli itu namanya setan, lah yang nyuruh itu namanya malah malaikat. Lah jenengan nurut setan atau malaikat? Oh setan. Jadi kalau mau latihan ikhlas dia digedekkan gitu. Jangan. Makanya kalau ada orang sedekah, Pak, yang enggak ikhlas saja, Pak, yang enggak ikhlas. Ya, yang tidak eh ikhlas sebab bahasa ikhlasnya itu udah keliru. Ngger judulnya ikhlas kok mesti sedikit ikhlas kok mesti eh elek. padahal ikhlas itu cenderung kepada sesuatu yang bagus, dan sesuatu yang bah? banyak, itu ikhlas selalu begitu ngajaknya itu bagus, dan ngajaknya bah? banyak, itu eh ikhlas, kalau miturut nafsu maunya dikit, dan mau yang yang jelek, jelek, sarung ikhlasnya, sengel-elek baju ikhlasnya yang jelek-jelek, tapi coba punya baju lima di lemari, dikasihkan temennya ikhlas atau abut abut, berarti tidak Justru yang dianggap gak ikhlas itu yang ikhlas Ada upaya melawan Ya ada upaya melawan perbuatan nafsu Yang abad mengeluarkan sesuatu untuk Allah subhanahu wa ta'ala Itu latihan ikhlas Nah itu ringkasnya apa yang kita pelajari Jumat yang lalu belajar tentang ikhlas Nah pada Jumat ini kita akan belajar bab yang rodo angel Tapi insya Allah ya gampang Bob Rodo Angel Tapi insyaallah gampang Judulnya menjadi Tidak terkenal Menjadi Tidak terkenal Jenengan pengen dikenal atau pengen Dicela Jadi orang pengen dipuji atau dicela Jadi orang pengen disanjung atau dihina Nah kalau jenengan tidak dipuji, tidak disanjung Tapi dihina, dicela, dimaki-maki Seneng atau sengsara? Sengsara Ini justru pelajaran pada malam ini Senang menjadi tidak terkenal Senang menjadi tidak dipuji-puji Senang menjadi tidak dipuja Puja Oleh manusia Ya oleh manusia Yaitu dalam hikam yang ke Sebelas ya yang ke-11. Kemarin 10 sudah kan? Hmm? 9 11. Ya, kemarin yang 10 kan sudah. Amal itu adalah wujud yang berdiri, jasad gitu ya. Ruh ikhlas adalah roh rohnya Itu yang ke-10. Kalau yang ke-11, tanamlah. Tanamlah kuburlah. Tanamlah, kuburlah Keberadaanmu Tanamlah, kuburlah Keberadaanmu Di tanah humul Di tanah humul Nah itu humul itu apa Nanti akan saya jelaskan Di tanah humul Kalau bahasa Indonesia terjemahannya humul itu Ketidaktenaran Di tanah ketidaktenaran Tidak dikenal orang Fama Sebab sesuatu itu kalau ditanam tidak di dalam bumi, maka nanti hasilnya itu buahnya enggak bagus. Kalau mau buahnya bagus ya nandure sing jero. Betul kan? Kalau nandurnya itu jero, nandurnya itu dalam, nanti buahnya bagus. Lah dirimu tanamlah sedalam mungkin di tanah terkenalan di tanah ketidaktersohoran. Di tanah humul. Nah tanah humul itu apa? Humul itu artinya adalah suku tulman zilah endangnas. Yang namanya humul adalah ketika kedudukanmu dalam pandangan manusia jatuh, diremehkan manusia, dihina manusia, enggak dihargai manusia, dipandang Gak dipandang, bukan lagi dipandang Dipandang sebelah mata masih mending ya Dipandang sebelah mata, itu pasti dipandang Sama sekali tidak direken Oleh manusia Usahakan dirimu Seperti itu ini Sementara kita ini Berjuang untuk dikenal, Manu Untuk dipuji, Manu Untuk dimuliakan, Manu Ibn Atta'ilah Ngajari, jadikan dirimu Tidak dikenal, Manu Jadikan dirimu tidak dipuji-puji, Manu Jadikan dirimu itu Tidak dihargai oleh manusia Jangan pulang dulu Ini baru pembukaan Pulang nanti salah tafsir Jelas enggak nih? Tanya saya Boleh berdiri sebentar Ya, Kameranya enggak usah bingung Jadi umumnya kita ini kan pengen dipuji Pengen dipuja Pengen dimulia Sekarang bagaimana kalau tiba-tiba Kita berada dalam posisi dihina Seneng atau sengsara lah itulah bukti anda nggak ikhlas Bukti anda tidak ikhlas Bukti saya tidak ikhlas Bukti kita tidak ikhlas Lah karena di bab 10 itu ngajari Ruhnya amal ikhlas Maka diajari caranya Biar ikhlas bagaimana Caranya biar ikhlas bagaimana Biar ikhlas Kamu kalau bisa Tenang mas Panti, saya cuma sebentar Biar ikhlas, maka kamu harus bisa dirimu tidak dikenal orang, dirimu tersembunyi, dirimu siap dicaci, dirimu siap dimaki, dirimu siap dihina, dirimu siap dijatuhkan, dirimu siap diinjak-injak. Bisa enggak seperti itu? Halo? Bisa enggak? Saya kasih contoh dulu, boleh? Jenengan datang ke sini, mau belajar sama siapa? belajar sama saya, gitu kan ya duduk di depan, tiba-tiba saya usir sakit hati enggak? pergi, belakang sana, kau usah ke sini sakit hati enggak? jangan ngomong enggak dulu belum dipraktekan kok. <laughs> jangan, enggak, jangan ngomong enggak dulu belum dipraktekan sakit hati enggak, umumnya orang gimana coba umumnya orang, sakit hati, saya dipermalukan di depan orang, banyak, betul kan? saya dihina di depan orang banyak, umumnya orang sakit hati memang kalau saya seperti itu saya seperti itu, namanya saya nggak genah namanya saya nggak betul namanya saya nggak becus namanya saya nggak berakhlak namanya saya nggak punya sopan san, santun tapi ketika kita diperlakukan oleh seseorang seperti itu orang yang berakhlak orang yang gak sopan santun orang yang gak becus, jangan kita kemudian sakit hati Kenapa berarti kita merasa kita punya sesuatu kita merasa kita itu nggak layak dibegitukan, kita nggak layak dihinakan kita nggak layak dijatuhkan kita nggak layak di nggak layak nggak layak nggak layak, layak dan nggak layak berarti kita merasa punya sesuatu dan itulah yang dikatakan ketidakikhlasan. Jadi orang itu semakin ikhlas, semakin merasa nggak punya apa-apa, intinya situ. Sepuroning kan kata, ini, ini pelajaran Rodok duwur ya, lanjutkan Mau di TK terus atau langsung S1 Kita kan pengen, pengen Bisa S1, masuk kita di TK terus Ini kita belajar ilmunya para Para wali Paham ya, masih ingat ceritanya ada Satu ulama sufi Diundang muridnya, ingat kan Diundang muridnya Diundang resmi sama muridnya, suruhan ya Tolong panggil guru saya. Nanti malam suruh makan ke rumah saya. Gurunya datang malam-malam. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Dibukakan pintu sama muridnya. Waalaikumsalam. Ngapain kesini? Katanya kamu ngundang makan saya. Siapa yang ngundang makan kamu? Saya gak ngundang makan kamu. Buang! Saya mau nanya. Ini murid kurang ajar gak ini? Jenengan jangan ngetes saya gitu ya. Nanti jenengan jadi murid kurang... kurang ajar nih murid kurang ajar, gak usah ditiru tiru saja gurunya. maka gurunya engkau engkau marah, langsung pergi ya meninggalkan tempat itu. jalan kira-kira jauh gitu dipanggil lagi sama muridnya. guru guru guru guru sini guru guru, ayo ayo makan malam makan malam makan malam. ya akhirnya gurunya datang lagi. depan pintu mau masuk, eh saya berubah pikiran pulang pulang gak jadi gak jadi jadi. saya mau nanya ini murid seperti inaknya diapakan. Diruja Diulek dan lain sebagainya Ini gurunya diperlakukan seperti itu Maka gurunya pergi Pergi dipanggil lagi guru sini Itu sampai tujuh kali mundar mandir Setelah tujuh kali Muridnya ngomong guru-guru silahkan masuk Saya cuma ngetes Guru itu kira-kira orangnya bener-bener soleh atau nggak soleh ternyata udah saya tes guru betul-betul emas 24 karat uh -uh, guru ini emas tapi awakmu telek <guluh> ya kan ya kamu kotoran ayam ya gurunya huh? emas tapi kamu kotoran ayam kok sama guru kok kurang ajarnya seperti itu ini kata para ulama ini gurunya luar biasa muridnya jangan ditiru nih ini nasibnya gurunya punya murid seperti itu alhamdulillah saya nggak punya murid seperti itu <guluh> rekolsol muridnya seperti itu Lah ini ketika gurunya ditanya, kenapa engkau tadi saya panggil datang, saya usir pergi, kok enggak marah, kenapa? Jawabannya, belum saya itu menempatkan diri saya seperti anjing. Coba bayangkan, menganggap dirinya seperti anjing. Dikasih makanan datang, ya ditendang ya lari. Kan begitu, lari dikasih daging lagi, kalau ayam itu kur-kur-kur, ya morong gitu kan ya. seplak pergi Kurkur gitu kan. Saya tempatkan diri saya seperti anjing yang ditendang, kemudian dipancing dengan makanan, dia datang, diusir, dia pergi lagi, dipancing makanan datang. Ya udah saya cuma praktek akhlaknya anjing. Mosok saya itu kok kalah sama anjing. Ini orang enggak punya kesombongan. ya ini yang namanya ikhlas. Ikhlas menghadiri undangan. Ya kan dia kan tujuannya menghadiri undangan. ikhlas dalam menghadiri undangan itu bukan karena manusianya, kalau ikhlas itu karena Allah. Ya Allah, saya menghadiri undangan. Sampai di situ kok diusir sama yang undang, Ya udah, saya udah memenuhi undangan. Sekarang diusir ya saya pulang. Diundang lagi, ya moro lagi. Diusir lagi, ya pergi lagi. Tidak ada perubahan di hatinya karena buat dia saya mendatangi undangan karena Allah, bukan karena kamu. bisa ndak kita seperti itu. Makanya ojo ngaku-ngaku. ya Allah dah. Bisa denger kisah begini aja udah alhamdulillah. Ini ceritanya orang-orang soleh memang belajar. ini yang namanya namanya khumul itu. Khumul itu menghindari ketenaran. Menghindari ketenaran. Justru berusaha untuk tidak tenar. itu namanya humbul. Tapi ingat lo ya, bukan berarti kalau orang mencari e, ketersohoran berarti dia nggak ikhlas, bukan lo ya. Ya. Ikhlas enggak ikhlas nggak ada hubungannya sama terkenal dan tidak terkenal. Ada orang tuh gaya nggak mau duduk di depan, duduknya di belakang, tapi batin, tuh yang duduk di belakang jangan seperti ini ya. Ya, duduknya di belakang tapi batin, ya. Jane aku pantese yang ngarep. sebetulnya saya itu pantasnya di di belakang tapi eh, di depan tapi biar semua orang tahu saya ini orangnya tawadhu. Saya ini orangnya merendahkan di diri. Nah, ini model begini ini enggak ikhlas ini. Ini tidak eh ikhlas. makanya orang yang pantas di depan ya duduk di depan, itu bukan mencari ketenaran, bukan karena dia menempatkan diri posisi saya memang pantasnya di de depan, Lalu udah terlanjur dikenal itu tokoh masyarakat, kalau yang ngarep gitu loh ya, justru kalau dia cari-cari di belakang, di belakang, itu menurut para ulama nggak pas itu, karena nanti akan memancing timbulnya ria, ujuk, dan sum'ah dengan posisi duduknya di belak belakang tapi buat orang yang sudah dia itu bisa sama dalam hatinya Yang namanya emas sepurun gang kata ya megang emas sama megang kotoran sapi itu nilainya sama buat dia baru dia mau duduk di depan boleh di belakang boleh gak jadi masalah Nah kalau buat kita megang emas sama kotoran sapi sama atau beda jauh berbeda ya makanya jangan ngaku ngaku ya kita tempatkan diri kita sesuai tempat-tempatnya sampai di sini jelas Alhamdulillah kabar gembira nih Bismillah, semoga tidak salah pilihan. Yang lain belum dapat susu? Ya, rupanya belajar dari Jumat yang kemarin. Makasih, Abba Edwin. Boleh saya lanjut? Nah, biar kita jadi sesuatu yang besar, dan buahnya itu enak, maka ya, sembunyikan. Sembunyikan apa yang kita miliki dalam ketidaktenaran. Contoh, kalau salat tahajud yang enggak usah diomong-omongkan orang, biar biar justru orang tuh nggak ngerti kalau kita tahajud biar orang tuh taunya kita nggak pernah tahajud tapi jangan jangan jangan mereka yasa begini ben ben tidak ingin ngerti ini aku tahajud. janin aku ya tahajud nah itu sudah liar itu paham nggak maksudnya paham maksudnya nggak ini ya kita berusaha jangan ada orang tahu kalau kita tahajud itu bagus tapi kalau hati kita bilang begini ya Yaudahlah, mau saya sembunyikan kalau saya itu tahajud. sebetulnya itu saya tahajud. Ya, sebetulnya saya tahajud tapi biar mereka-mereka ketung enggak paham siapa saya. Nah, ini ini namanya dia cari perhatian. Namanya cari perhatian. Hatinya masih cari perhatian pada manusia. Lain kalau orang yang karena Allah ikhlas kepada Taala, dia akan katakan, "Saya akan berusaha Untuk menyembunyikan tahajud saya Dari pandangan manusia Biar orang nggak ngerti saya tahajud Itu lebih baik buat saya Nanti kalau ngerti takutnya saya sombong Takutnya saya ria Takutnya saya oh, ujuk sehingga ketika ada orang duduk bareng menceritakan fulan ahli tahajud loh fulan ahli tahajud loh fulan ahli tahajud, dia enggak pingin sama sekali disebut, justru dia berusaha ojo nganti aku disebut ojo nganti aku disebut mogo-mogo orang yang sing mudeng yen aku ahli tahajud tapi kalau hatinya bilang, janeki aku yuk ahli tahajud, awak orang ngerti tau Dah, itu gak ya, Tahu tahu bedanya ya tahu bedanya Nah, jadi begitu, menyembunyikan diri Dalam bumi ketidaktenaran Dan itu amalan para wali Torikoh alawiyah Torikohnya anak cucu nabi itu Begitu, yuhibbul khumul Mereka lebih suka Tidak terkenal Makanya Wali-wali dari anak cucu nabi itu Kebanyakan nggak terkenal Yang dikenal paling cuman berapa orang. Kenapa yang lain sembunyi, begitu ada yang terkenal, langsung No, Urusono yo. Urusono. Masyarakat kamu yang urus, udah kamu yang bagian ketemu sama masyarakat, tak dungakki, tak dungakki. Tapi tulung urusono. Ya biar kami hidup dengan dengan alam kami kamu urusi masyarakat. Kamu kan udah dikenal orang. Kamu sudah terkenal. Ya udah itu tugas kamu. Kita akan bantu dengan doa. Moga-moga awakmu bisa ikhlas, kamu dapat tambahan ilmu, kamu dapat selamat, kamu bla bla didoakan macam-macam, Yang lain di Arab, yang lain sembunyi. Cukup 1 2 orang dimunculkan. Cukup 1 2 orang dimunculkan. Itu thariqah alawiyah. Sehingga Kalau ada satu orang di satu kampung itu udah udah tersohor, terkenal. Yang lain itu tiarap. Yang lain tiarap. Misal ya, misal. Saya punya suara enak misal. Misal kok nih misal. Hujan suara kurap enak kok. Saya punya suara yang enak. Habib Syekh juga suara suaranya eh enak. Habib Syekh itu udah dikenal masyarakat. Habib Syekh itu sudah dicintai oleh orang banyak. Habib Syekh itu sudah diikuti oleh orang banyak. Maka dalam Toriko Alawiah, kalau saya ini punya suara yang enak, tinggal satu kampung. Bukan justru saya ngedekke, majelis sholawatan, gudek, kisisan, suara lebih enak. Tidak begitu. Tidak justru menunjukkan kelebihan suaranya, tapi justru dia akan sembunyikan kelebihan suaranya. Dia katakan, itu Habib Syekh suaranya sudah merdu, bagus. Itu datang ke sana. Andi ikuti majelisnya didukung ya biar satu ini jah, jadi dan semakin jadi dan semakin jadi sementara yang punya kelebihan tadi dia menyembunyikan di diri. Bisa dipahami? Nih? Nah, tapi sekarang kan orang mau mau jadi khumul susah ya. Masing-masing pengin terkenal toh? Ya masing-masing pengin ter terkenal. Sedangkan terkenal itu ya mau ikhlas susah. Mau ikhlas susah. Serius, orang terkenal itu Mau ikhlas, susah Setannya terlampau Banyak Setan yang goda di hati, itu terlampau Terlampau banyak Nah hadirnya dimulakan Allah Ibn at ngajari, sembunyikan dirimu Di tanah kumul Kisah tentang orang-orang yang menyembunyikan diri Dalam kumul ini banyak Mau diceritakan atau nggak usah diceritakan Yakin Jangan mau nyontoh Oh terkenal aja belum kok mau nyoto <laughs> Oh ini kan kisahnya orang-orang yang yang dikenal kesolehannya Jadi orang dulu itu berupaya jangan sampai kesolehannya dikenal orang lain Kenapa? Karena nanti kalau dikenal takutnya timbul ri, ria, Takutnya timbul ujub Sehingga sampai kalau sodakoh Kalau so, sodakoh Rasul ngajari sedekah dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan sampai tak tahu Kan begitu Ini kan satu tubuh, satu tubuh. Kanan sedekah, kiri jangan sampai tahu. Sehingga orang-orang saleh terdahulu itu mengamalkan hadis Rasul ini dengan dengan zahirnya juga. Sudah mereka sedekahnya sembunyi-sembunyi, malam hari, waktu orang tidur, mereka mendatangi rumahnya orang-orang yang butuh, meletakkan yang disedekahkan di depan pintu rumahnya, meletakkannya dengan tangan kanan, tangan kirinya ditaruh di belakang. Ini orang-orang surai dulu sampai seperti seperti itu. Ya, tangan kanan di, dibuat ngasihkan, tangan kiri ditaruh di belakang, dan amalnya itu malam, ha? hari tidak ada yang tahu. Di pasar Kliwon sini dulu di Solo, ada satu Habib, udah meninggal ya, ada satu Habib. Ya jangan jenengan contoh, karena jenengan gak kuat nyontoh yang seperti ini. Serius nggak kuat, jangan dicontoh. Ini kalau nanti setelah nyuntung Grundel soalnya tambah parah gitu ya Tambah elek gitu Ini ada satu habib kaya raya Kaya Raya sugih di masa itu Datang satu orang Warga Pasar Kliwon sini Kecamatan Pasar Kliwon Yang kontrak rumahnya Habis Kontrak rumahnya habis Harus diperpanjang Kalau nggak bayar Maka dia harus segera keluar. Udah tidak ada tenggang waktu lagi. Maka udah bingung harus kemana. Yaudahlah datang ke rumahnya Habib ini. Saya nggak akan sebutkan namanya ya. Udah biar orangnya semakin ikhlas. Datang tempat Habib tersebut. Dan Habib ini lagi kumpul dengan teman-temannya gitu ya. Terus ngomong, babe. Tolong saya dibantu Saya mau kontrak rumah Kontraknya udah habis Uangnya tidak ada yang digunakan Untuk memperpanjang Habibnya bukan mengatakan Oh silahkan duduk, tunggu sebentar enggak. Orang itu dimaki-maki Jadi orang jangan Pemalas, kerjanya Cuman minta-minta Di depan orang banyak bisanya cuman minta-minta Kalau gak bisa ngontrak rumah, ya gak usah ngontrak. Gitu. Coba bayangin, sakit atau gak sakit. Jangan ditiru. Jangan di, ditiru. Blah, blah, blah, blah. Wah akhirnya orang ini buang, sakit ya. Tahu begini nggak usah kesini, kan begitu ya. Akhirnya pergi dia. Pergi sama emosi marah gitu ya. Kok orang kok seperti ini? Ya, katanya ini Habib, loh. tapi kok ya seperti itu? Nah, ketika dia pergi, di antara orang yang hadir tadi kan ada yang yang ikut menyaksikan peristiwa ini kan, ngejar dia, ngejar dia. Terus ngomong begini, "Gak udah. Kalau Habibnya nggak mau ngasih kamu, saya ada uang, ya. Ini, ini ambil buat kontrak rumah kamu. Ya, ini ambil buat kontrak rumah kamu. Alhamdulillah, terima kasih. Kamu nggak seperti dia." Ya. dia dia dimaafkan, dimaafin dah jangan jangan dimasukkan hati omongannya. Ada bisa enggak dimasukkan hati, kita langsung mak jleb di sini kok ya. Saya sakit hati. Pulang orang ini. Dan setelah dia pulang, tiap bulan itu dapat hadiah dari satu orang jualan beras. Dulu di sini ada satu kios khusus jual beras. Itu ada orang yang memang ngasih sedekah tapi enggak mau enggak mau ketahuan orang. sehingga nanti tiap bulan orang-orang yang dikasih itu dapat kiriman beras tapi nggak pernah tahu siapa yang ngasih. Nah selama ini dia nggak pernah dapat jatah beras. Tapi hari itu dia sampai di rumah dapat kiriman beras. Dia nanya, ini kok saya dikasih? Ya kamu sekarang masuk daftar dapat kiriman tiap bulan. Alhamdulillah rezeki nomplok ini, kontrakan beres, beras juga ada, apa? Rezeki nomplok ya. Satu bulan, dua bulan, setahun, dua tahun terus mengalir itu beras. Suatu hari, satu bulan berasnya nggak dikirim, berasnya nggak dikirim. Dia datang ke kios beras tadi, nanya, ini kok berasnya nggak dikirim? Apa lupa atau gimana? Oh enggak enggak, nggak lupa. Lalu kenapa? Yang biasa ngasih sudah. Nyetop gak ngasih kamu lagi. Loh kenapa gak ngasih saya lagi? Orangnya sudah pindah kuburan. Gak ngasih kamu lagi. Loh siapa yang ngasih saya tuh siapa siapa yang ngerti? Ya dulu waktu masih hidup orangnya ngelarang, tapi sekarang orang udah meninggal ya saya mau kasih tahu kamu. Jai sebetulnya yang ngasih kamu berat setiap bulan dan yang ngasih uang kontrakan rumah kamu itu ya orang yang maki maki kamu, sing awakmu anjel beda eku ya gue sengeng. Yang musir kamu dari rumahnya, yang bilang kamu pemalas, nggak kerja, nggak bisa ngontrak nggak usah kontrak, depan orang banyak, ya dia yang ngasih, yang ngasih uang kontrakan, ya dia yang ngasih beras kamu tiap tiap bulan. Cuman sangking ikhlasnya dia nggak mau, kamu tahu, nggak mau orang ta, tahu, caranya memang seperti itu. Sanggup jenengan setengah mobil begitu? Sanggup tidak kira-kira? Hah? Abot kan? Abot eh, ini loh, eh, Diomongkan orang banyak Diomongkan orang banyak Ini orang bakhil, ini orang pelit Ini orang ki kikir Mungkin ada orang yang ngomong loh, Tapi kalau sikapnya begini kan menimbulkan Nanti digunjing orang Betul kan ya? Nanti orang menggunjing dia Nanti orang uh, ngerasani dia Nanti menyebabkan orang-orang berdo Berdosa Menurut para ulama orang yang seperti ini perbuatannya seperti ini per, perbuatannya maka kalau ada orang yang gunjing dia yang gunjing itu tidak berdosa yang gunjing itu tidak ber, berdosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi yo ojgok tiru awak murah bakal kuat long kita itu rajin pengajian rajin pengajian gitu ya Kecentok sama temennya sama-sama ngaji aja gitu ya, tersinggung dikit jadi nggak berangkat ngaji kok. Betul, betul, betul, betul. Nah sebetulnya ngajinya itu karena karena temennya atau karena Allah. Apalagi berangkat ngaji tadinya jatuh cinta dengan seorang gadis di tempat pengajian, terus patah hati cintanya kandas. Ya, selama dia ada di situ aku mau ngaji lenggono. La awak mungkin ngaji, dumateng Gusti Allah, atau dumateng... apa? Kau ketawa kenapa? Edwin kalau begitu langsung ketawa. Jadi ngajinya karena Allah atau karena perempuan? Atau ada perempuan yang biasa datang ke pengajian? Ya, datang pengajian. Begitu dia patah hati dengan dengan apa namanya orang yang dia cintai, orang yang dia cintai ngaji sama di pengajian itu. Selama dia juga datang ke pengajar itu, aku tidak mau ngaji di sana lagi. Lah kamu tuh cari ilmu karena Allah, apa karena fulan dan fulana itu. Nah, ini makamnya ikhlas itu semakin tersembunyi, nanti semakin kelihatan. Ya, semakin nggak dikenal orang. Ada satu orang ulama ditanya, "Kamu tuh derajat menyembunyikan amalmu sampai seberapa toh? Kamu sembunyikan amalmu?" Kualitas kemampuanmu dalam menyembunyikan Amal sampai seberapa Beliau menjawab, saya hatam Al-Quran Sekian puluh kali Sementara saya lagi tidur Di pangkuan istri saya, dia hatam quran ya Saya lagi tidur di pangkuan istri saya Saya hatamkan Al-Quran Sekian puluh kali Istri saya nggak pernah ngerti Kalau saya itu waktu dipangku dia sebetulnya lagi Menghatamkan Al-Quran Coba saya mau nanya Jadi kalau kewangan sama istrinya bisa menyembunyikan dzikir? Enggak insyaallah. Panggil kadang tambah ben deiro, ben Gila, aku dzikir subhanallah, subhanallah. Dicethok-cethokken Biar dia ta, biar dia tahu. Ini ndak ini disembunyikan betul sampai kepada istrinya sendiri amalnya itu disembunyikan. eh amalnya di disembunyikan. Nah kalau kita kan ndak ben roh, ben roh. Biar dia tahu bagaimana kesolehan saya, ben nurut. Ben nurut. Kalau orang ikhlas itu enggak begitu. Sampai di sini jelas, ya monggo diujuk dulu. Nah ini kalau masih anget enak, kata pepatah itu la, fil har, wa la fil barat. Kalau kepanasan itu nggak ada berkahnya, tapi kalau adem juga enak. Jadi yang sedang-sedang saja. Alhamdulillah. mau nanya ini boleh, intermezzo dikit boleh ya, kursinya pantas atau enggak pantas, pantas ya, yang jelas saya pakai kursi ini kaki saya lebih enak, kalau pakai kayu itu kakinya sakit semua, semua itu, kalau ini lebih enak, tadi maghrib Abba Edwin udah saya suruh duduk sini saya potret pantas jadi bos dia, cocok ini pantesan sebetulnya pantesan loh. baju udah bagus motor udah bagus penampilan udah oke jodoh tapi belum datang ya ini bagian dari apa namanya perjuangannya untuk mendapatkan atau menemukan jodohnya itu sebetulnya posisinya di mana udah dicari pakai GPS belum ketemu maka sekarang mau cari pakai anu JPL langit aja tuh ya dari langit nggak mau pakai satelit dia mau pakai lah langit Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Jadi khumul itu menyembunyikan diri Dalam arti Amalannya tidak diketahui orang Bukan orangnya yang sembunyi Paham ya Jadi orangnya hidup depan orangnya ketemu Orangnya yang kumpul tapi nggak ngerti Apa ini jadi walini dia Walinya dia, masih ingat ceritanya Tentang Orang yang minta Ismullahil a'adhan Lupa Tahu ismullahil a'adhan Ismullah aladzim itu nama Allah yang mana kalau nama ini kita baca minta apapun pasti dikasih oleh Allah Taala. Jadi kalimat sakti itu ya kalimat sakti tentang nama-nama Allah kalau dibaca minta apapun dikasih. Ya, misalnya Edwin dapat begitu ya. Terus kok ada perempuan lewat Edwin doa ya Allah jadikan dia istriku langsung kubulin. Langsung kubulin. mau maunda punya punya kalimat Sakti seperti itu mau ya Nah orang-orang terdahulu tuh cari cari orang yang punya kalimat Sakti ini cari maka ada satu orang soleh dikenal dia punya Isillail Al dia tahu rahasia mana ya kalimat-kalimat atau asma Allah yang kalau dibaca langsung kebunnyi datang ke sana berguru guru tolong ajari saya Iismillail Alm Ayo, kamu berguru di sini setahun dijanjikan mau diajari, nyatanya nggak diajari. Dua tahun nggak diajari, tiga tahun nggak kuat dia. Stop guru, saya minta diajari udah janji guru ternyata nggak, nggak apa nanya, terbukti cuman dikasih janji-janji tapi nggak ada hasilnya. Saya minta diajari Islam akhirnya kata gurunya ya udah, saya mau kasih tugas kamu dulu nanti saya ajari kamu. Kamu pergi ke pasar. Pergi aja ke pasar. Coba kamu lihat peristiwa apa yang paling aneh di pasar. Nanti kamu ceritakan ke saya. Oh gampang nih tugasnya. Siap guru. Pergi ke pasar. Sampai di pasar dia lihat peristiwa apa yang paling aneh. Terus dia lihat ada satu orang tua. Kakek-kakek. ya, bungkuk. Ada satu orang yang badannya gede. Perkasa. Beli beras 25 kilo. Gandum 25 kilo. Kemudian cari kuli enggak ada. Cari kuli enggak? Enggak ada. Kebetulan kalau ada kakek-kakek bungkok, kakek itu ngomong, saya siap bawakan berasnya. Saya kuli. Akhirnya dipikul sama kakek tadi, tidak dibantu, diangkat, gendak. Kakek itu berusaha ngangkat sendiri kakeknya. ya. Begitu jalan berapa langkah, jatuh itu kakek tadi. Orang tadi yang besar badannya, bukan kesian, justru marah. Gara-gara kamu gandum saja, jatuh, tendang, Wah, oh Ampun, maafkan saya. Angkat lagi, ternyata rumahnya Di atas bukit, rumahnya di atas Bukit, akhirnya Orang tadi ini ya, yang Dikasih tugas sama gurunya Pulang, cerita Apa yang aneh, ini saya dapat peristiwa aneh, ada satu kakek-kakek Jadi kuli, ngangkat barang Digajuli jatuh, digajul Jatuh, ditendang, padahal itu Tempatnya jauh di atas bu, bukit Tapi saya ikuti terus, sampai dia berhasil Sampai rumahnya sampai di sana diusir gak dibayar serupiah pun ya kemudian ditanya lah kalau kamu jadi kakek tadi sedangkan kamu punya ismul azam apa yang kamu lakukan tak dong no, ya gitu, tulangnya teklek-teklek gitu ya. wangis lumpuh gitu orangnya lumpuh kalau saya punya langsung saya doakan lumpuh gitu orangnya bejat itu nggak punya rasa kemanusia kemanusiaan maka orang Sulawesi ngomong kamu tahu tidak siapa orang tua itu kakek-kakek itu tidak tahu Beliau itu guru yang ngajari saya, Bismillahirohmanirohim, yang punya kalimat sakti itu ya beliau itu. Itu orang yang punya kalimat sakti yaitu Jadi orang-orang soleh ini bisa menyembunyikan kelebihannya, menyembunyikan kehebatannya menyembunyikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Sementara kita amal, pengen kita dianggap wali, pengen kita dikenal, pengen kita dipuji. Nah sebetulnya kita sembunyi Allah atau setan? Kok jadi diam semua kenapa? Lubib, apa enggak boleh to minta dipuji? Boleh. Minta dipuji Bu, boleh. Tapi dipuji oleh Allah. Lebih, kalau saya rajin pengajian dipuji, senang boleh ndak boleh? Kamu berangkat pengajian dipuji senang rajinnya ke pengajian, boleh. Senang karena disebut orang baik. Dalam wujud syukur Alhamdulillah Saya diomongkan orang baik Alhamdulillah Moga-moga Tenang Alhamdulillah Itu boleh bagus Tapi kalau Kita berangkat ke pengajian dipuji, Masya Allah Ini orang baik punya tenang Soto aku Ini bebra Tahu bedanya kan Jadi mana yang boleh Mana yang tidak Boleh Jadi kalau menimbulkan iman Itu boleh Tapi kalau menghancurkan iman Itu enggak Enggak boleh Imam Syekh Abu Yazid Al Bustami, Abu Yazid Al Bustami, Ada satu murid yang berguru pada beliau. Ini biar saya enggak, enggak apa namanya, ditanya sama orang dia, ceritanya dari mana bib itu. Nanti ceritanya ngarang, ngarang-ngarang. walaupun saya ngarang kan jangan enggak ngerti itu. Mau jangan terlanjur percaya sama saya begitu kan? Orang itu kalau saling mempercaya itu enak, enggak butuh, enggak butuh apa namanya kakek da dalil. Kan saling mempercayai Makanya kata para ulama Orang yang gak percaya itu Kalau dikasih dalil seribu ya tetap gak percaya Yang sudah percaya gak usah pakai dalil Ya tetap percaya Jadi sebetulnya ngumbar dalil itu per Percumaan Tapi zaman sekarang ini zamannya berbeda Zamannya kita butuh Menyampaikan sesuatu dengan dalil-dalil Yang yang kuat Agar saudara-saudara kita itu Yang, yang masih ragu-ragu Bisa jadi man mantap, jangan pakai dalil percaya harapmu, orang percaya harapmu, itu jangan buat dalil, itu cuma buat kita-kita saja, buat kita-kita saja, tapi kalau mau buat mengajar, ya kita harus sampaikan kisah ini kita ambil dari dari mana, insyaallah ini kisah yang bermanfaat, ya ini dari kitab Iqdul himam, syarah hikam halaman yang ke halaman yang ke-49 wa kadza Abu Yazid al-Bustami ada satu orang berguru kepada Syekh Abu Yazid al-Bustami Abu Yazid al-Bustami berguru selama 30 tahun Saya mau nanya di sini yang mahasiswa coba angkat tangan mahasiswa atau sarjana S1 coba angkat tangan saya pengen tahu yang tinggi-tinggi apa jangan malu-malu enggak riak enggak riak Sarjana S1, baik sudah 10 tahun yang lalu S1 nya gak masalah Pak S. Sarjana Lumayan berapa orang ya Oke, udah, makasih Saya mau nanya, kuliahnya maksimal berapa tahun Kalau kalau telaten, kalau rajin Berapa tahun 4 tahun setengah Kalau anda selama 30 tahun kuliah dan rajin Kira-kira jadinya S berapa itu S campur ya mau kuliah kok 30 tahun dan rajin lho, bukan gak lulus jadi betul-betul 30 tahun rajin kulih. kuliah ada orang yang kuliah 30 tahun? gak ada ya nah ini bayangkan orang ini berguru 30 tahun jadi orang dulu itu kalau berguru nggak nanggung-nanggung gurunya berapa? seribu nah kita gurunya berapa? satu aja belum tentu gitu kan? ini orang dulu gurunya sampai seribu gurunya seratus, gurunya dua ratus kamu berguru sana berapa tahun? 30 tahun, nah itu baru berguru Baru hadir pengajian sekali dua kali ngaku jadi murid. Saya itu muridnya Habib Novel. Ngaji berapa tahun? Oh saya ikut pengajiannya berapa? Lima kali. Dereng mas. Edwin yang udah bertahun-tahun saja belum saya akui murid betulan kok. Tapi lurah ini. Ngungkuli murid gitu kan ya. Lurah. Jadi orang itu nggak gampang menisbatkan dirinya sebagai murid. 30 tahun ngaji, berarti ini kan luar biasa, dan dikatakan bersama, kalau bersama itu apa? ya pagi, siang, sore, malam tinggal di situ. dan kalau gurunya pergi, ya dampingi nge-nger 30 tahun kalau bahasa jawa, nge-nger nah, faka nelayan kotik an majlisi walayufariku tidak pernah sekalipun meninggalkan pengajiannya Yazid al-Bustami dan tidak pernah sekalipun berpisah dengan Abu Yazid Al-Bustami. Faqala lahu ya ustaz, ana mundu tharatin sana asumun naharu aqumul lail. Coba bayangkan. Guru, saya ini 30 tahun, kalau siang puasa, kalau malam salat. Jenengan? Kalau siang puasa? Ramadan kosong Ramadan. Cuma kalau di luar Ramadan kita nih, puasa sunnah tiap hari gitu. Enggak kan? malam apakah bagi kita tahajud sekian banyak, aku mulail Agumulan itu maksudnya bukan sholat 2 rokat, 4 rokat, 8 rokat. Malam nggak tidur, sholat terus. Malamnya sholat terus. Ini kira-kira 30 tahun begitu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah ini murid ini curhat. Curhat sama gurunya. Saya udah 30 tahun ikut kamu. 30 tahun ngaji sama kamu. 30 tahun saya puasa. 30 tahun saya itu malam sholat. Saya itu tidak puasa hanya di hari yang diharamkan untuk ber... puasa lainnya puasa terus saya nggak pernah tidak ber, berpuasa tapi kenapa apa yang guru sampaikan dalam pengajian itu kok saya nggak pernah bisa ngerasakan ya guru cerak, guru bilang nikmatnya tahajud kok saya nggak pernah rasa nikmatnya tahajud nikmatnya puasa saya kok nggak bisa ngersakan ya nikmatnya puasa nikmatnya mengucapkan Alhamdulillah saya kok nggak bisa ya merasakan nikmatnya Alhamdulillah nikmatnya ilmu para wali Kalau disebutkan ilmu para wali, kok hati saya nggak kerasa apa-apa ya? Ada apa dengan saya guru? Ada apa dengan saya guru? Saya mau nanya ini. Ini yang kira-kira yang -kira salah gurunya atau muridnya ini Yang salah gurunya atau murid? Muridnya. E, lihat jawaban Abu Yazid Al Bustami radhiyallahu Kata e, katanya muridnya begini. Guru bukan cuma itu. Saya itu keinginan nafsu saya saya tinggalkan semua. Misalnya makan durian, satu ponggè enak, ya kan? Kan pengen dua ponggè. Nah yang ponggè kedua ini udah nafsu buat dia. Ya udah sak ponggè toke. Jadi pengen yang kedua nafsu nafsu, gak usah tinggalkan. Sahwatinnya ditinggalkan semua. Dan saya percaya omonganmu bener guru. Saya percaya sama kamu betul. Tapi kenapa saya kok nggak bisa merasakan nikmat nikmat nikmat yang engkau sebutkan? Kenapa? Ada apa dengan dengan saya? maka Abu Yazid berkata radhiallahu jangankan kok cuman 30 puluh tahun gurunya enak ya Oh kamu baru tiga puluh tahun baru tiga puluh tahun jangankan tiga tahun kalau kamu salat malamnya itu tiga tahun tiga tahun kamu salat malam tiga ratus tahun kamu tuh puasa sunnah ya tapi kondisi hatimu masih seperti ini Ya kamu nggak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang soleh. Nggak mungkin kamu pernah bisa merasakan. Kalau hatimu masih seperti seperti ini, maka muridnya ngomong ya guru, tolong tanjakanlah hatiku. Hati saya perbaiki. Caranya gimana? Biar saya bisa merasakan nikmatnya sholat, puasa, dzikir dan sebagainya. Tolong saya diajari. Gurunya jawab, loh saya ngajari bisa. Yang jadi masalah kamu nggak mungkin mau mengamalkan. Saya ngajari bisa, cuman masalahnya kamu mengamalkan mau atau tidak. Oh mau guru, mau. Saya jamin kamu nggak bakal mau. Udah guru ki ngerti. Saya jamin kamu nggak bakal mau. Untuk saya tuh ngetes murid saya di roadshow oh, ini yang ngaku murid saya, itu saya tes banyak yang gagal kok. Saya tes banyak yang yang gagal itu ya. Coba disuruh nurut, punya domikir. Padahal kalau kumpul sama saya kan satu, ojomi. mikir. Kadang sudah dipikir masih pakai pikirnya sendiri kan Itu ada yang begitu juga. Orangnya juga hadir juga mendengarkan sekarang ini. Ya ini kalau tersinggung berarti gagal jadi murid. gitu kan ya? Mosok murid tersinggung sama gu gurunya. Nah, ini Abu Yazid bilang kamu akan saya kasih tahu, tapi kalau kamu saya kasih tahu, saya yakin kamu gak bakal mau ngamalkan enggak anjuran saya. Saya amalkan guru jangan khawatir. Saya siap mengamalkan. Koyok-koyok iyo gitu. Sepertinya iya-iya bersemangat. Iya saya akan amalkan. Iya saya akan amalkan. Betul kamu akan mengamalkan. Iya guru siap. Apa kata Abu Yazid al-Bustami? Abu Yazid kemudian berkata. Sekarang kamu sekarang juga pergi ke tukang cukur. Pergi ke tukang cukur. Oh, yang juga ahli bekam itu pergi ke sana. Tolong kamu minta rambut kamu ini ya, rambut kamu yang panjang, rambut kamu panjang. Ya nah, seperti Mas Roni itu rambutnya panjang, itu kan ya? Rambut Mas Roni rambutnya panjang. Rambutnya panjang nih. contoh aja sampel ya. Misal sosok sosok muridnya Abu Yazid radhiyallahu ini Mas Roni itu rambutnya apa? Panjang, jenggotnya rodok kan kandel. Katanya Abu Yazid, potong rambutmu di sana gundul. Saya mau nanya, orang rambutnya panjang Terus rumotong jadi gundul Itu kira-kira sakit hati atau ikhlas Orang yang manjangkan rambut itu kan Seneng atau manjangkan rambut, betul kan Terus disuruh sama gurunya potong rambutmu Gundul Kira-kira nurut atau mikir golek guru lainnya Bila cari guru lainnya Jenggotmu Cukur habis Jenggotmu cukur Habis. Kemudian kata Abi Yazid Al Bustami radhiyallahu taala, bi Copot baju muni sekarang ni, baju muni, baju yang model-model santri-santri, model-model wali-wali ini copot-copot. udah, pakai saja, pakai sarung tok, pakai sarung. Ya, sarungnya pokoknya sekedar nutup aurat, nutup aurat. Kemudian kamu kalongkan di lahirmu ini, taruh di depan. ada kantong taruh di depan, situ isi buah kenari, isi buah kenari, setelah semua itu kamu jalan ke pasar kamu jalan ke pasar, pergi ke sana, pergi ke pasar kemudian sampai di sana kamu berteriak-teriak, ya sebihan siapa yang mau nempeleng saya sekali wahai anak-anak, siapa yang mau nempeleng saya sekali, saya kasih ada ini buah kenari Saya kasih hadiah permain. Yang penumpah yang saya saya kasih hadiah permen Pergi ke pasar kamu teriak teriak seperti itu. Dengan dikasih amalan sama guru model begini. Mau ngamalkan? Ngamalkan atau mikir? Mikir. Makanya gagal. Ini Abu Yazid ngajari muridnya seperti itu. Maka Eh saat itulah muridnya mengatakan ya Yazid subhanallah ayu qalu ya anni wahai Abu Yazid kamu kamu ngomong kepada saya ucapan seperti ini dan kamu mengira saya akan saya akan mengamalkan apa yang kamu kamu sampaikan kepada saya subhanallah muridnya marah gitu muridnya marah Saya ini kamu kasih saran seperti ini Dan kamu kira saya akan nurut sama kamu Subhanallah Maha suci Allah Orang pantas Kayaknya aku dengannya Gak pantas saya diperlakukan seperti ini Subhanallah Maha suci Allah Kata Abu Yazid Ucapanmu subhanallah Ucapanmu subhanallah Maha suci Allah Itu enggak beres Abu Yazid mengatakan disini Ucapanmu subhanallah Itu sebuah kemusyrikan kok bisa? Saya mengucapkan subhanallah kok kamu bilang saya musyrik? Coba kalau kita dengar orang ngomong subhanallah tuh zikir atau musyrik? Zikir. Kata Abu Yazid kepada muridnya, "Kamu tadi tidak bilang subhanallah, ucapanmu itu syirik. Kamu telah menyekutukan Allah." Loh, kok bisa? Wong saya bilang subhanallah kok dibilang musyrik? Maka Abu Yazid menjawab, Kamu ketika mengucapkan subhanallah tadi Kalimat tasbih itu Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan Mengakumi Allah Mengucapkan subhanallah Rasulullah, Isra dan Mi'rat Allah ucapkan Subhanalladzi Asra Lihat gunung ciptaan Allah Kagum akan ciptaan Allah Kita ucapkan subhanallah Lihat laut yang indah Kagum akan ciptaan Allah Mengagumkan Allah Ucapkan subhanallah Tapi tadi kamu mengucapkan subhanallah bukan karena mengagungkan Allah, kamu mengagungkan dirimu sendiri. Kamu merasa kamu tidak layak diperakukan seperti itu. Jadi kamu menganggap dirimu Tuhan yang kamu agungkan, bukan Allah yang kamu agungkan. Keren tidak nih guru nih? Keren ya. Muridnya berhasil, lo gagal. Gagal. Jadi betul. salat walaupun 300 tahunnya enggak bakal bisa merasakan manisnya ibadah. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada keikhlasan. Sombongnya luar biasa. Karena kalau orang sombong itu enggak ikhlas. Karena ikhlas itu dia enggak mungkin merasa lebih hebat dari orang lain kok. mungkin. Dia akan selalu semakin rendah dan semakin rendah dan semakin rendah dan semakin rendah. Ngomong-ngomong ini jam 10 kurang seperempat. Mau sampai jam 10 atau Setengah 11 Setengah 11 Ya nanti insyaallah jangan sampai di rumah setengah 11 <laughs> Insyaallah Nyantai ya, ini kan babnya Bab berat ya, ini kan memang pelajarannya Ringan atau agak berat ini Agak berat, tapi bisa mudeng atau nggak mudeng Mudeng ya nah, Sekarang ilmu terapat Tadi kan teori Teori dan terapan untuk orang-orang soleh Betul ya? Nah sekarang ilmu terapan coba kita terapkan dulu Monggo diunjuk yang masih ada Bu Boleh nanya? Ibu suka masak? Ada yang suka, ada yang kadang gitu ya. Itu yang kadang mungkin memang jujur enggak bisa masak gitu kan. Jadi ada pembantu yang masak ya. Cuci pakaian? Suami, cuci pakaian suami? kadang-kadang, kadang-kadang, oke, semua kadang-kadang, kadang-kadang, semua, ya, yeah. Isa isah-isah, korah-korah, umbah-umbah dan sejenisnya, betul pekerjaan ibu-ibu itu, ngepel kadang-kadang, nyapu kadang-kadang, ya, yeah. bersihkan tempat tidur setiap hari, oke, okay. mengurus suami kadang-kadang oh, Pak kadang-kadang. ngurus suami, oh kadang-kadang juga, kadang-kadang gitu. -kadang Begini maksud saya, ibu kira-kira punya andil besar toh ngurus suami, betul ya? Entah lewat pembantu atau langsung, yang jelas kan pembantu juga ibu yang arahkan toh. Ini pakaian bapak, tolong dicuci, di betul gitu kan? Ya. Setelah semua itu Setelah semua itu Mohon maaf Setelah semua itu Tiba-tiba ibu tidak diajak bicara oleh suami Lima bulan didiamkan <tik> Saya mau nanya Tidak diajak bicara didiamkan Terus dimaki-maki Ibu marah Atau sabar Marah Ibu ma, marah Betul ya? ya Terus selama didiamkan Lima bulan Ibu mau gak melayani suami Gak mau Gak mau Buatkan teh Gak mau Masak Gak mau Pertanyaan saya Selama ini masa Buatkan minum Itu untuk suami atau untuk Allah? Loh, ini ini sekarang kita terapkan gitu. Kita terapkan ya, untuk suami atau untuk Allah? Untuk suami Pak. <laughs> Makanya itu salah. Mestinya kan ikhlas untuk Allah. Amalnya jenengan ibu-ibu itu ya masak, ya nyetrika itu amalnya. Ketika yang di, dimasakkan, disetrikakan bajunya kok nggak menghargai? Perlakuannya nggak menyenangkan, nggak usah dipikir. Tugasku masak nyetrikok, masak nyetrikok pak. Kalau kamu memang jelek sama saya, aku nggak terlampau mikir pak. Walaupun yorodok kroso Maksudnya nggak terlampau mikir tugasnya. Tugas tetap aku jaga. jalankan, karena tugasku ini Allah yang ngasih, bukan kamu pak, makanya aku cari pahala dari Allah pak, bukan dari ka? kamu, balasanmu kan seperti ini toh pak, menjauhi aku mendiamkan aku, itu kan kamu, makanya aku nggak cari dari kamu pak, aku cari dari Allah pak, ini namanya eh, las wow. ayuh kue no paham nah, sekarang saya balik, suami Bapak kalau kerja cari duit capek atau enggak capek? Capek. Pulang kerja dikasih perengutan itu capek atau sangat capek? Jadi pulang kerja kok istri cemberut? Kalau bahasa Jawa itu enak ya. Merengut, besengut, jabrut itu enak. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia cuma apa? Cemberut gitu toh ya. Kurang mantap. Merengut, besengut, jabrut. Sudah itu... Kiasan yang paling, ungkapan paling mantep gitu kan ya. Pokoknya istri menampilkan wajah yang enggak enak gitu ya. Kira-kira bapak tambah capek atau tambah sehat? Tambah ca capek. Ya tambah capek gitu kan? Tambah capek. Sekarang saya mau nanya. Ya Setelah diperlakukan seperti itu, tiap hari diperlakukan seperti itu. Akankah Bapak masih mau tersenyum pada istri, ngomong halus pada istri, misal, bantu ngepel, misal begitu ya. Mau ndak Pak? Mau, Masya Allah baik-baik nih, suami baik-baik semua ini. Oh bohong itu, teriak bohong itu babe gitu. Ini kejujuran nih anggota majelis ini. Ya umumnya orang kan akhirnya jengkel, betul kan? Misalnya punya duit, misal Bapak punya duit itu kok 50 juta. Kira-kira mau cerita enggak sama istri? Bu, Alhamdulillah Bu, saya dapat duit 50 juta. Mau cerita atau justru ngomongnya enggak punya duit? Jujur Pak. Ngomongnya enggak punya duit, kan begitu. Lah berarti ini ya. yang jenengan lakukan dalam mencari nafkah itu bukan ikhlas tapi minta balasan dari pasangan hidup jenengan nasi nafkah, capek-capek bukan karena Allah, tapi karena cari balasan dari pasangan hidup, maka ya dapetnya enak betul kan? intinya semua yang kita minta balasan bukan dari Allah, itu mesti nganyelke, jengkelkan, getengke terus pokoknya enak lah gitu Hari ini mungkin bisa terus suatu saat nak untuk bela bisa jadi orang yang tertawa-tawa itu buat kita sakit hati. Kalau kita minta balasan dari dia, tapi kalau minta balasan dari Allah, enggak ada kata kecewa, mau dibeginikan, mau dibegitukan, ini menungsoy semunukui. Papan Namanya juga manusia. Begitulah manusia. Makanya saya enggak pernah minta dari manusia. Maunya sama Allah aja. Ini ikhlas Jadi ikhlas itu sebetulnya Menyelamatkan manusia Menyelamatkan hatinya Menyelamatkan fikirnya Menyelamatkan kesehatannya Tapi manusia maunya cari penyakit Maunya cari penyakit Dengan ketidak Makanya orang yang gak ikhlas itu betul-betul Di neraka itu ya betul Ya bu ya Ibu misalnya udah Nyetrikakan, nyucikan pakaian Masakan, ngijeti Ngeroi, ngeloni Ngeloni anak bu, ngeloni anak Ngurusi anak, ngeloni anak Dan lain sebagainya Tiba-tiba Tiba-tiba ya Tiba-tiba Ternyata Di balik semua itu suami Jenengan punya istri tiga Kira-kira neraka atau surga rasanya? Jujur ibu-ibu yang di atas, betul kan? Merasa merasa dibohongin, merasa merasa merasa merasa terus ngomong, kurang ngopo aku. Betul, betul ibu-ibu. Apa kekurangan saya, setrika iya? Suami yang jawab, Kerbolong. Gosok mungkin nanti lali, kobong saya aku ya. Apa kurang saya? Semua saya urus, Saya ini, saya ini, Kamu tega. Ya, kata malaikat, Rasano. Makanya yang ikhlas. Jangan minta imbalan dari suamimu, Rasanya begini gak enak. Minta imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. nah itu loh orang kalau udah udah minta imbalan dari Allah jadinya enak semua bapak saya mau nanya apa bapak naik mobil terus tetangga itu bapak tawarin numpang kesian jalan kaki mari pak ikut ikut saya pak naik mobil saya gitu oh silakan makasih banyak masuk jalan gitu kan ya ini joknya nggak enak nih nggak seperti mobilnya pak joko nih Ini. Anu AC-nya mati ya, Pak ya? Iya, Pak, lagi rusak. Wah, mendingan jalan kok gitu ini. <laughs> Saya mau nanya itu. Kalau ada orang sudah jenengan baik-baik, orangnya begini, enaknya diturunkan atau dilanjutkan? Nah, ya itulah jenengan gitu. Nah, ini ini kita, ini kita, kita dibegitukan tuh marah, marah kan? Marah karena kita minta balasan dari di dia. kalau orang yang minta balasan dari Allah itu dibegitukan-begitukan ya jadi artinya ya enak, wajar kan artinya enggak enak tapi dia sabar, ada kesah sabaran, sabar sabar itu namanya perjuangan menuju ikhlas ya kan sabar ini mendingan jalan iya pak, sebetulnya jalan itu lebih enak cuman kesian nanti bapak kan terlambat oh iya betul, terlambat kalau jalan ya lebih enak atau iya, mesti lebih enak iya pak Ya, anginnya tuh se segar gitu. Udah jalan lagi itu kan. Terus bannya bocor. Des. Oh ya toh? gara-gara kamu jadi terhambat saya. Saya saya mau nanya. Kira-kira nih orang yang numpang model begini enaknya diapakan? Loh itu itu berlaku loh, berlaku dalam bentuk macam-macam, betul kan ya? Misalnya kita ngajak orang pergi makan. ibu-ibu para istri halo suami pulang bawa baju baru indah bagus untuk jenengan tapi seleranya tidak jenengan cocok seleranya berbeda jenengan Pak itu jenengan jenengan bilang terima kasih atau beli baju kok nggak ngajak-ngajak pergi sendiri memang kamu itu nggak perhatian sama saya yang mana bu ngomel atau lo tuh jujur kan ngomel makanya kalau pergi itu ngajak ancam ini kan sayang uangnya terbuang nggak bisa saya pakai betul ibu bu jujur Saya nanya suami ngumpulin duit dapat duit terus dengan berangkat suami ini pengen menyenangkan istrinya beli baju untuk istrinya ya dia tanya sama teman-temannya kira-kira yang cocok untuk istriku yang mana yang ini yang ini gitu kan tanya dengan senang hati dipersembahkan untuk istrinya istrinya begitu pak kira-kira senengan -kira pengen cari istri lagi atau tidak pak <laughs> lo ini rasanya lo saya mau nanya rasanya tuh seneng atau jengkel jengkel, nah ya itu loh kalau gak ikhlas tuh begitu, paham kan hasilnya itu nanti nggak enak di hati, karena kita minta barasan dari manu, manusia tapi, ya bukan berarti orang yang ikhlas nggak boleh marah jangan salah loh ya boleh marah pura-pura pura-pura mah, marah dalam rangka mendidik misalnya, udah istrinya ngomong begitu, didik tuh istrinya Kamu tuh enggak betul begini, kamu enggak betul begini. Kamu enggak tahu apa, kamu enggak tahu, kamu enggak tahu bukannya dia enggak ikhlas, tapi dia mendidik istrinya untuk menghargai pemberian siapapun karena sejatinya yang memberi adalah Allah bukan suamimu Paham ya? Paham toh? Jadi kita kita enggak boleh nilai orang lain. Kalau ada orang begitu jangan kita nilai, oh berarti ini suaminya enggak ikhlas, oh ini yang enggak ikhlas karena kita enggak ngerti hatinya. Paham ya? tapi kalau kita sendiri kan kita ngerti hati kita kan nah saya sampaikan ini bukan untuk mengukur orang lain tapi untuk mengukur diri kita sen sendiri itu karena orang lain mungkin marah dalam rangka mendidik tapi dia eh, ikhlas istri mungkin ngomel dalam rangka mungkin ya untuk untuk pengiritan untuk ngatur ini bukan dalam rangka dia tidak su tidak suka gitu. dia dalam rangka juga mendidik su suaminya dia juga seneng sebetulnya eh, ikhlas gitu tapi Kita enggak boleh nilai orang lain Tapi kalau diri kita sendiri kita bisa Nah tadi kalau misalnya Sebagai suami anda diperlakukan seperti itu Ibu sebagai istri diperlakukan seperti itu Kita sebagai seorang manusia Nolong orang lain diperlakukan seperti itu Hati kita bagaimana itu ujian keikhlasan kita Jelas semuanya Waktu menunjukkan pukul 21 59.35 Ditambah 2 menit Karena jam ini terlambat 2 menit Berarti udah jam 10 lewat 1 menit Menuju jam 10 lewat 2 menit Alhamdulillah Satu jam Satu jam itu kalau materi begini sebetulnya Udah wareknya luar biasa Nanti kalau kebanyakan tambah muntah Kewarakan jadinya muntah Saya garis bawahnya dulu ya Boleh ya Saya mohon maaf Saya duduk seperti ini Ya di tempat yang tinggi ini, bukan karena pengen duduk, bukan saya lebih suka berdiri sebetulnya tapi nanti kalau di syuting itu bagus begini, jadi saya belajar dari apa namanya, hasil syuting-syutingan di youtube dan lain sebagainya kalau begini itu dilihat oleh orang di rumah lebih bah, bagus lebih enak dilihat, yang kedua biar posisinya juga tidak terlalu tinggi sampai orang bangga begini kan nah, jadi biar posisinya pas itu dan nah, nyari yang pas itu susah kadang dapat kursi yang terlalu rendah nanti ada yang terlalu tinggi tadi saya cari kursi ini kok kelihatannya pas makanya ini ada display Harusnya kan pesen nih display saya beli biar dipakai buat ngajar tuh yang yang lihat enak dari belakang juga liatnya enak yang di depan juga liatnya eh enak kalau ketinggian yang di depan nih begini ya nah yang di, di atas juga liatnya eh enak gitu biar semuanya bisa dapat view yang yang bagus yang enak saya minta maaf kalau saya posisinya lebih tinggi maafkan saya ya please forgive me gitu. Kemudian sambil juga untuk sedikit sedikit ngasih tahu sama sama orang-orang yang suka membanggakan kursi-kursi gitu ya. Kursi sing apik Jangan khawatir, Ardhah kursinya juga bagus kok. Ya, suka yang bagus, bagus. Karena saya saya itu cenderung meniru meniru Nabi Sulaiman. Suka meniru Nabi Suleman Niru sing api-api loh ya. Ya, kendaraan sing Bangunan yang bagus, pakaian yang bagus. Pengen niru sayangnya saya itu wajah belum bisa bagus. Belum, ini belum belum. Karena wajah ini semakin tua semakin elek berarti belum bah, bagus. Ujung-ujungnya nanti welek pol. kan begitu kan? Semakin tua kalau orang semakin rewot, semakin je, jelek. Tapi kalau wajah kita udah bisa bercahaya, di situ wajah kita akan menjadi bah, bagus. Umur berapa pun akan bagus. Lihat orang-orang soleh itu foto-fotonya. Umurnya pun menyenangkan. Betul kan? kakek cek begini dilihat juga menyenangkan. Karena ada kesolehan di, wa di wajahnya. lah itu yang lagi saya cari. Dan saya ngajak dengan semua nyari itu loh. Jangan nyari kosmetik, mahal, duit habis. Tapi cari itu dulu. Wajah yang menyenangkan, yang menenteramkan, yang menyejukkan dan lain seba sebagainya. Jelas semuanya ya. Nah, ini ada yang perminta doa. mudah-mudahan saya cari catatannya ketemu kumpulkan sudah dikumpulkan yang doa doa sembuh biar saya nggak bingung nanti makasih ya ini ada bayi yang eh, bukan bayi ya bali, balita atau lima tahun lah umurnya lima tahun lagi sakit semoga eh, diagnosanya salah Diagnosisnya dokternya semoga sah, salah, dan semoga diberi kesembuhan dari sisi Allah dari jalan yang tidak pernah bisa dikira oleh manusia, kesembuhan yang tiada penyakit setelah itu selama lamanya. Untuk anda Azhudi Isman Sirat Al Hadinya waalaikumussalam al Fatihah. Kemudian juga untuk kesembuhan ibu painem ya dan paman saya Ali bin Ali dan semua dari keluarga kita atau yang hadir yang lagi sakit. dan teman-teman kita semoga disembuhkan dari segala macam penyakit dan diberi kesehatan yang manfaat ila albad alhadzinial alamin Kemudian satu lagi Fatihah untuk relawan Ardhah yang sudah berangkat mendahului kita yaitu Pak Tarmin yang jasanya sangat banyak untuk majelis ini dari awal saya buka majelis itu Pak Tarmin berjuang dari saya masih di rumah semanggi kecil itu ya beliau naik motor dari Ngawi nanti bawa nasi bungkus dibagi bagikan yang hadir terus selama Ramadan tuh hampir tiap hari seperti itu beberapa waktu yang lalu beliau sakit dalam sakitnya masih alhamdulillah sempat haji. Ya, mau haji ya datangi saya. Pulang haji yang datangi saya Majelis ini. Kalau teman-teman jenguk ya, jenguk di rumah sakit gitu. Pertanyaan cuma satu, apa enggak ada kerja bakti? Kok berangkat ke sini semua? Nanti kerja baktinya terganggu. Jadi yang dipikirkan itu Majelis walaupun beliau sakit. Hari Senin yang lalu beliau meninggal dunia. Semoga dicatat sebagai husnul Khotimah dan semoga dipertemukan dengan kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. bersama para ambiyak wal mursalihin awliya wal dan semoga kita kelak bisa menyusul beliau-beliau itu dengan husnil khawatimah setelah usia panjang dalam kebaikan begitu pula untuk almarhum ibu ibu di duir ibu Di Diwiryo dan untuk Ibu Nono Jamiro, kemudian juga untuk almarhumah Ibu Hauziati Binti Darto dan untuk almarhum Bapak Hasanuddin bin Muhammad Zaid dan semua dan untuk Bapak Wahono Martodiono dan semua dan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Allah diniyah wa ala wa أو الله بالله من شايع تلوان جم سيد رامن رحيمان كتاع رافينا من رامن رحيم من التي نتعلم فيها رمي ما هو طوب اللهم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله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 وتجاوز ان قطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك Satu Al-Fatihah lagi untuk saya dan Mas yang insya Allah besok pagi kami akan berangkat ke Hong Kong yang mau ke Hong Kong saya dan Mas doakan perjalanan kami itu mudah selamat Barokah ...berangkat maupun pulang manfaat dan selamat dunia akhirat. Al-Hadziniah, al Satu Al-Fatihah lagi, untuk keponakan dari Pak Agus Masjid yang meninggalkan rumah bersama putrinya... yang sampai hari ini belum kembali dan belum ketemu peradaannya di mana semoga segera dikembalikan oleh Allah ta'ala dalam keadaan suseah walaafyah dan juga untuk bangsa kita ini semoga dilindungi oleh Allah dari semua gerakan-gerakan yang tidak menyenangkan dan merugikan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan beragama Allah lindungi dengan perlindungan dari si Allah ta'ala aha ya Alfa Bismillahirrahmanirrahim. mustaqim Amin. Terima kasih. Demikian, semoga taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.